Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha senior Teddy Rahmat. Pak Teddy, apa komentar Anda soal ini? Semua juga pengen punya rumah besar, pengen AC. Bisa nggak kita? Can be afford nggak? Punya rumah, pengen mobil, Lexus juga bisa. Semua juga pengen, siapa yang nggak mau pengen? Tapi pertanyaannya, industrinya can afford nggak? Gitu aja. Sekarang Kan udah banyak yang tutup dan yang penting kan dibandingkan dengan negara-negara lain kita udah enggak kompetitif kok udah banyak yang keluar jadi apa yang sisa jadinya industri kita Menurut Bapak bagaimana sebaiknya sikap pemerintah terkait hal ini Kembali harus tegas lah maunya apa dulu udah diputusin AKHL 60 kan masih dinaikin 80 nanti gak cukup, nanti 200 pun Masih cukup, cuma juga harus Bertahap, kita udah naik berapa? Udah 100% 3 tahun terakhir Industrinya bisa ah, bisa itu gak Bisa nampung gak Berapa puluh tahun lalu gak saya karyawan Tapi kan gak bisa satu itu instan gak bisa sekali jadi kan Mesti naik pangkat, mesti ini Mesti ikat pinggang, industri Mesti maju, kalau industrinya nya maju Apa yang mesti dibagi Ya kembali dari partisipasi harus ngobrol lah Ya, mestinya sih di parti juga mestinya sudah selesai. Tapi kalau di ojak ojak, ya, nggak pernah selesai. Kedepannya, bagaimana memperbaiki kondisi ini, Pak, agar diskusi menetapkan UMP bisa kondusif dan lancar? Harus dialog. Jauh lebih harus dialog. Kalau semua semua masing-masing pendapat sendiri, ya, ya begitu mak. Keluar semua industri ini, ekspor kita sudah sudah enggak kompetitif, rupiah sudah turun. Ya, kalau semua nggak mau dengar yang lain, ya susah lah hidup. Jadi anarki kembali lah. Yang penting harus dialog lah. Gubernurnya lah sama bupati bupati yang kira lebih waras. Kalau dia semua mikir hanya populis minta apa harga harga gaji naik, supaya dia dipilih, ya in industrinya keluar semua dari dari dia, jangka panjang kan rusak sendiri dianya. Ini kan urusan gubernur sebenarnya. Dan Ahok juga dah bilang 2.3 cukup kok KHL. Demikian pengusaha senior Teddy Rahmat. Saya Wendellem.